Cukup berkeliling ya, udah jam segini aja. Oh, udah capek banget jalan. Gimana kalau istirahat sebentar? Masuk ke toko mana pun, apapun juga boleh kok. Terserah, y a pengen aja gitu meluruskan kaki di tempat yang teduh, kenyaman. <gifat> Lihat orang-orang juga melakukan hal itu, kan? Wah, ini adalah area kafe, t e m p a t untuk bersantai. Di sini bisa kayak bersantai, karena kan ada kafetaria dan area duduk di teras. Wah, ada juga orang yang tidur di bawah bayangan pohon yang sejuk saat siang hari. Hmm? Ada apa? Kamu mau beli minuman? h a h aku tunggu di sini aja ya, karena capek. ah, udah balik toh loh kok minumannya ada dua aus banget ya、hm? ini buat aku emang boleh ucapan terima kasih aku kan cuma ngantar kamu doang padahal m o n a melakukan ini karena rasanya menyenangkan Berkiling e l pulau bersama kamu <laughs> Ya, tapi Kalau gitu, aku terima ya <laughs> Makasih Jadi gimana menurut kamu soal pulau ini? Ya, tadi kan kita udah pergi ke area taman Juga ke area pasar Kayaknya Udah cukup keliling ke semuanya deh Jadi gimana? Seru nggak? Gitu kah? Ah syukurlah Kita masih ada waktu loh Kasih tau m u n a ya Kalau misalnya masih ada tempat yang ingin kamu kunjungi Hmm Kalau rekomendasi dari m u n a Gimana kalau kita isi rahat sebentar lagi disini ya nggak ada alasan tertentu sih Mona pikir kamu juga mau rasa lelah? Hmm kenapa? Mona nggak memikirkan waktu kok? Ah、uh, Mona lihat j a m tangan Mona karena eh、uh, karena itu nggak ada apa-apa kok? e nggak bukan bukan itu maksudnya bukan bukan karena m u n a b o s a n sama kamu enggak enggak tapi tapi kan karena sebentar lagi matahari akan terbenam sekarang kalau kita mau pergi ke suatu tempat lebih baik pergi saat matahari sudah terbenam dan udaranya mulai sejuk nggak sih、hmm, makanya karena itu iya g i m a n a kalau kita makan malam? ada banyak toko di area k a f e t a r i a loh enak-enak loh semuanya、oh, benar juga ya masih terlalu cepat untuk waktunya makan ya、hmm. lagi pula kalau kita makan nanti waktunya akan habis bukan? Enggak, enggak Enggak ada apa-apa kok Beneran deh, beneran deh m、um, o n a m o n a enggak terburu-buru kok Makanya enggak ada hal yang m o n a sembunyikan ih, ih, jangan, jangan lihat kesini terus dong、uh, Tentunya tinggal sedikit karena kita terlalu banyak ngobrol、uh, Kalau memikirkan waktu yang akan kita tempuh jika berjalan dari sini Kan kita harus pergi sekarang Udah, ayo sini, ikut m o n a Mana? udah lihat aja nanti kamu bakal tahu saat kita sampai yuk pergi <tuh> untungnya tepat waktu ah maaf ya、oh, barusan n o n a nggak sengaja narik tangan kamu Oh, Muna pikir kan kita n gak g sempat, jadinya... Hmm. Ah, ngomong-ngomong.、Hmm, Coba deh liat itu. Matahari saranya indah kan? y a menurut Muna ini adalah tempat yang paling indah di pulau ini. Di sini kita bisa melihat matahari terbenam ke perbatasan bumi dan laut. <tuh> Mataharinya p e l a n mulai terbenam di tengah laut. Langit berubah warna dari biru menjadi merah, lalu menjadi warna gelapnya malam. Indah, kan? Yah, Mona ingin memperlihatkan pemandangan ini sama kamu. Ya tadinya sih Mona pengen buat ini sebagai kejutannya, tapi udah ketahuan ya. Mona... Mona pengen ini jadi kenangan kamu selamanya gitu Karena kamu kan udah jauh-jauh datang ke pulau ini Jadi Mona selalu berpikir untuk pergi ke suatu tempat sama kamu Lalu Bagaimana menurut kamu? Kamu suka n g gak dengan pemandangan ini? <tuh -tuh> Syukurlah Padahal dari tadi sama sekali tidak kelihatan bintang lho. o、uh, Lihat, bulan juga sudah muncul di langit sebelah sana. Lama-lama m e n jadi malam ya.、Uh, rasanya satu hari sudah berakhir.、Hmm, setelah ini, kita mau ngapain? Mau pergi ke tempat lain? Kalau Mona sih, Mona masih ingin bersama kamu disini untuk sebentar lagi aja. Iya, Mona ingin seperti ini sampai matahari terbenam. Boleh kan? <t -an> Terima kasih ya.